Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Buya mau nanya, benarkah imsak di bulan Ramadan itu batil atau berle berlebihan dalam syariat? Oh, oh. Saya lihat di postingan Facebook. Itu saja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, ini banyak batil, banyak batil, batil. Imsak itu artinya apa? Waktumu untuk menjaga imsak ini adalah belum waktu subuh dalam waktu imsak anda masih boleh makan cuman waktu dengar imsak dalam bahasa lain apa? siap, siap coba, kalau tidak ada imsak anda bakal kerepotan alam imsak dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi tapi istilahnya dengan diperkirakan baca Al-Qur'an 50 ayat jadi waktu zaman Nabi itu, kalau bulan ramadhan atau waktu waktu malam itu adalah Sayyidina Abdullah ibn Muin Maktum dengan Sayyidina Bilal bin Rabah ada adhan jadi kalau waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabbah tukeran pulang. Sehingga bagi yang semalam ibadah di masjid, melakukan pulang untuk sahur di, ru, di rumah. Yang di rumah pergi ke, mas, ke masjid. Kemudian setelah melakukan sahur, pergi ke masjid membaca ayat, kurang lebihnya 50 itu biasanya langsung waktu so, subuh. Ini yang diambil para ulama istilahnya apa? Waktu inilah namanya waktu kita siap-siap. Jadi imsak itu adalah untuk mengasih, uh, untuk kita berhati-hati uh, agar kita tahu bahwa saja waktu sudah dekat dengan waktu subuh dikit-dikit ah, batil, ini pusing, ini dunia kok imsak itu sangat membantu kita untuk bersiap-siap sehingga mungkin kita sudah bisa sikat gigi, gi gi bersebisih dan sebagainya makanan sudah dihentikan paling tidak nanti tinggal minum saja supaya tidak tidak makan sesuatu yang berbahaya, nasib buruk ini, gak ngerti, gak insyap, gak boleh makanya dia hobi makan kerupuk rambak nasib buruk baru kerupuk rambak di tengah tenggorokan adhan subuh awas hati-hati hmm. berapa tau nih rambak? mau minum gak boleh selet rasain tuh sudah dikasih tahu imsak gak mau denger eh? imsak itu makanya kerupuk rambakmu dorong dengan air seger biar beres gak nyangkut di tenggorokan jadi imsak itu maknanya agar kita bersiap-siap bukan imsak tidak boleh makan imsak memang dalam bahasa Arab istilahnya menahan diri maksudnya menahan diri yang yang sunnah, sebab memang disunnahkan kita itu sahur, sahur, sahur itu mengakhirkan sahur sampai kapan? sampai kita tidak ragu-ragu berarti tidak ragu-ragu itu kapan? maju sedikit kalau pas adhan, tidak boleh makan eh, ini ada fatwa ngaco lagi jika kamu mendengar suara adhan, maka lanjutkan makanmu wah kacau ini ini adhan yang pertama, bukan adhan yang kedua, salah faham ini ada ustadz akhir zaman nih yang suka membitahin orang itu Wah enak benar tuh ya azan lanjutin. Tahu kan yang azan orang ngantuk jam lima baru azan. Jangan, ya, awas ya. Azan yang pertama boleh lanjutin sebab azan yang pertama masih waktu sahur, tapi azan yang kedua haram makan karena itu sudah masuk waktu puasa. Wallah alam bis